Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Apabila seorang yang berpuasa dan menjelang maghrib Naik pesawat udara dari Jakarta ke Medan menjelang maghrib. menjelang maghrib Menjelang maghrib Buya Terus Dari Jakarta ke Medan Di perjalanan ketika pesawat berada di atas Kota Palembang Dia mendengar masyarakat muslim di sana Sudah berbuka karena sudah adan Padahal dia di atas pesawat. masih Di atas pesawat Melihat siapa? sudah melihat berbuka karena sudah azan. Masyarakat di Kota Palembang sudah berbuka karena di atas melihat mendengar... orang azan. Saya akan dijelaskan bacaan jelasnya. Di atas melihat orang azan. Di perjalanan ketika pesawat berada di atas Kota Palembang, dia mendengar masyarakat muslim dia di sana sudah berbuka karena sudah azan. Padahal dia masih melihat matahari. Apakah dia sudah boleh berbuka? Pertanyaannya adalah kalau di pesawat informasi mungkin, bagaimana hmm. orang di atas pesawat dengar orang Adhan jadi saya utahirilah bahwasanya yang orang itu akan berbuka sesuai dengan tempatnya bisa dikira-kira kalau kita berada di tempat yang atas mungkin ya semakin tinggi matahari akan semakin tinggi Hah? kalau semakin tinggi bisa saja nanti tetap kelihatan kejar matahari itu misalnya jadi kita itu berbuka sesuai dengan tempat kita berada Misalnya yang pertama. Tapi kira pertanyaannya adalah perbedaan selisih. Jadi waktu saya sampai Medan, ternyata Medan sudah berbuka, tapi di Jakarta saya telepon 20 10 menit lagi. Bagaimana saya? Berbuka ikut orang Medan. Coba kalau di pesawat sahabat itu adalah jika tempat itu kita ikut bumi yang diijaz. Jika di bawah sana itu memang itu yang buka, maka dia hendaknya berbuka. Jadi berbuka jadi orang terbang ke awang-awang itu nadir kalau nadir nggak usah diberi hukum itu aneh jadi jarang orang ya ini pesawat dari saat jadi hukum berbukanya adalah mengikuti tempat bumi kalau dia turun bumi yang bakal dibijak oleh kakinya itulah tempat untuk diberi hukum kalau di bumi yang dibijak kakinya sudah terbenam matahari ya maka berbukalah saat itu Nanti pertanyaan lagi kalau kita di bumi yang tidak pernah terbenam matahari atau di bumi yang tidak pernah terlihat matahari. Mana ini kan ada. Di kutub. Maka mengikuti bumi yang terdekat yang ada mataharinya. Ada di kutub itu 6 bulan nggak ada matahari. Bagaimana puasanya pas Ramadan waktu kutub? Wah. nggak puasa terus, nggak enggak begitu. Jadi ngikut saja telepon, ada internet kota terdekat berapa? oh sekarang waktu sahur-sahur, waktu buka begitu jadi tetap dia mengikuti buka kalau seandainya kapal itu turun di mana tempat itu nah, seperti itu, itu cara berbukanya dan sholatnya pun juga demikian waktu sholatnya mengikuti tempat yang dilewatinya baik ini saja